di Madrid. Nah, fals kalian tentang tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil serta huruf sudah berlalu sudah kita selesaikan. Tinggal murojaah antum dan itu penting sekali. Karena itu termasuk alat kalau kita mau pasang apa, kabel pasang apa, itu termasuk alat-alatnya tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il alat untuk apa? untuk mengetahui membaca kitab yang tidak ada harkatnya bahkan yang ada harat, harkatnya itu tahu oh ini salah ini harkatnya yang benar seperti ini ya. atau untuk mengetahui yang jelas In, yang mana ini yang fiil kata benda yang ini kata kerja mana yang kata benda yang nama ini mana yang nama dan ini mana yang huruf itu penting ya maka dari itu saya tidak menjelaskan secara detail semuanya di sini saya ringkas demikian juga sebenarnya ini kitab ini dua hari atau sehari saya bisa menyelesaikannya secara lemah. <tuh> ini mukhtasarnya ini saya bisa selesaikan. Inti-intinya itu udah tahu saya. Nah, dari itu kalau saya baca semuanya juga berat bagi antum. Ini untuk muqaddimah sangat berat karena penjelasan-penjelasannya ini rumit menurut saya nanti kalau kita sambil ya ya kita adakan pertemuan untuk kedua kalinya tentang jurumiyah ilmu nahbu insyaallah ta'ala kita bahas semuanya sehingga ada perluasan ada wawasan yang lebih insyaallah ta'ala untuk sementara kita pakai yang ini yaitu pakai matannya saja yang matannya ini kirangan siapa? son haji ya. kita pakai matannya saja atau rangkuman ringkasan-ringkasannya yang diringkas oleh al-imam Al son haji <tuh> Nah, berikutnya. Mungkin sebelum itu kita ulangi dulu. Kita ulangi masalah isim, tanda-tanda isim. Yang pertama apa saja? Isim. Isim. Alif lam. Contohnya apa? Contohnya Alkitabu. Kemudian tanwin, contohnya apa? Hastidun, masidun. Ayo, setelah itu di kasrah kan di dikasroh. dia maksudnya majrur dijar kemudian dijar dengan kasroh terus kemudian berikutnya masuk huruf jer sebutkan huruf jer min uh -huh. terus ila terus fi heeh ma ru ba heeh fa fi ada fa enggak ada kaf Ka, kaf lam Kaf, lam ha. An. Ha. an Terakhir yang tiga itu apa? Ada yang tahu? Menjilat Menjilat, an, alat, kirubat, bak, gaf Bak, dan lam Terus? Nah, wawu wa wa itu harful alqasam. Al nah, contohnya huruf qasam tuh wa wa ba apa contohnya? Wallahi, billahi, wallahi, mm -mm. Nah, berikutnya adalah fiil. Ini enggak boleh, satu insyaallah taala nanti saya buatkan sketsa, ha? saya buatkan ini. Saya belum-belum sempat terus ininya. Nanti antum sebenarnya bisa. Ya, pembagian kalam satu isim, pembagian kalimat satu isim, dua fiil, tiga huruf. Tinggal isim itu tanda-tandanya apa? Ya. Kemudian fiil tanda-tandanya apa? Plus contohnya. Huruf itu apa? Huruf dibagi menjadi berapa? Kemarin saya jelaskan. Fiil tanda-tanda fiil apa saja? Bisa, Hah, Hah dimaksud? Kot, oh, kemudian, kemudian, saufa terus, Ta utaknis. Kot, sin, saufa, letaknya di mana? Di awal. di awal. Kalau yang terakhir di awal di akhir kalimat, tak utakni, tak utaknis. Ya asa kina. Contohnya, kot, apa contohnya kot? Hah? qad kana lakum itu sudah ada tanda fiil apa aja? qat ta ta'tanis ta -ta dan kot pokoknya yang lain yang belum ini ya dengerin aja insyaallah taala bermanfaat ya kemudian berikutnya saufa saufa gimana? ah saufa ta'lamun ta Kalla saufa ta'lamun. Ta saufa itu yang akan datang di hari kiamat. Saufa kalla saufa ta'lamun. Ta saufa itu di akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saufa ta'lamun ta tu akan datang nanti. Saufa ta'lamun ta tu. Allah saufa ta'lamun. Ta Kemudian saufa ta'lamun ta selain itu ta'lamun. Ta saufa ta'lamun. Saufa sa Saufa itu mustaqbal tapi mustaqbal yang sangat jauh, ba'id. Kalau sin Kori. itu qorib. Apa contohnya? Satakulu. Satakulu. Ba'da sa'ah. Kamu akan makan setelah satu jam. Satu jam lagi. Pas kemudian sa saya qulu sufaha sebentar lagi akan ngomong orang-orang yang dungu <coughs> udah ya kemudian huruf-huruf jelas huruf itu ada apa yang pertama berarti ada yang tidak uh -huh. ada yang bermakna dan mabni korma. dan mani mabni. mabni mabni itu yang mudhari maani yang memiliki makna hal fi an bagaimana udah ya sekarang kita pembahasan Inti antum harus pemaham. Benar, karena Nahwu ini ya ini, apa itu? Tentang I'rob Ini pembahasan inti dalam ilmu Nahwu Nahwu, bahkan sebagian orang mengatakan Nahwu itu ya I'rob Karena di I'rob inilah Seseorang bisa Mengetahui perubahan-perubahan Di akhir kalimat <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Saya catatkan dulu, setiap kali saya ingatkan, tanda-tanda saya setiap sebelum pertemuan itu mesti saya tanyakan satu-satu. Kalau bisa, Antum buat sendiri. Kalau nggak bisa, ya jangan nunggu saya. Saya waktunya yang nggak ini. Ya. <clears> hmm. <throat> Antum, antum jangan nulis di situ ada. Ini hanya untuk melengkapi aja. Kalau nulis nunggu enggak selesai, selesai nulisnya ya. <kuh> Ini aja, antum lihat. Antum mungkin di situ lihat di halaman 31 ada. Qalal musannifu rahimahullahu taala babul i'rab. Ya, babul i'rabi wal bina. Di situ ada tulisannya. Babul I'rabi walbina' Mungkin bisa diharkati yang tidak ada harkatnya Babul I'rabi walbina' Walbina'i Nanti tahu kenapa kok walbina'i Kok tidak balbina'u Ini kalau tidak tahu ilmunya Bina'a bisa bina'u hmm. Bina'a Nah yang tengah ini Ini ilmu sarraf Bina'u Bukan bana' Bina'a Bana ya beni binaan, bana ya beni bana membangun, ya beni binaan itu masternya. Dah ya. Jangan Antum perlu ketahui juga. Sebenarnya pengin ana antum ini pengin sekitar dua bulan atau tiga bulan antum ikut secara rajin. Jangan sampai telat. Jangan sampai enggak ikut. Kerana saya akan jelasan itu baru setelah itu kita akan ngaji kitab, enggak ini terus, mau terus. Karena intinya praktek. Ya. Nah, berikutnya qala al musanif siapa di sini qala babul al sunhaji bab al a'rab, bab a'rab. Al a'rabu, huwa al a'rabu, huwa. Alhamdulillah. Taghiyyiru Al-I'raabu Hua Taghiyyiru Taghiyyiru Awakhiri al-Kalimi Awakhiri al-Kalimi Likhtilafi al li ikhtilaf al-awamil al-dakhilati al-dakhilati 'alayha lafdan aw taqdiran artinya babul i'rab bab i'rab al-i'rabu i'rab huwa adalah i'rab itu adalah Taghiru awakhiril kalimi Berubahnya akhir kalimat Likhtilafil awamili Karena perbedaan-perbedaan amil Likhtilafil awamili Karena perbedaan-perbedaan amil الداخلتي yang masuk 'alaiha 'alaiha ya taghyirul awaakhiril kalimi 'alaiha 'atas awamil ya 'alaiha atas ini Entar dulu li ikhtilafil awamili ad dakhilati 'alaiha bukan 'alaiha itu kembalinya musanna kepada kalimat 'alaiha kalimat 'alaiha ad dakhilati 'alaiha Lafzon secara lafaz autakjeron atau dikira-kirakan. Nah, sekarang lihat, saya akan jelaskan. Kamu pahami benar. Ini penting, ya. Biar tasowur ada tasowurnya saya. Biar ia tasowur ada tasowurnya. Sekarang ya kayak gini bahasa Arab itu dan saya akan memaklumi Antum karena Antum gak belajar di pondok pesantren sekarang ini <gih> sambil kerja Antum juga semaksimal mungkin Antum harus merojaah harus merasa pengen tahu merasa pengen paham ya, karena ustadznya juga berusaha memahamkan Antum juga harus berusaha untuk paham jangan sampai ya yang penting duduk ya nggak apa-apa seperti itu tapi alangkah bagusnya seandainya antum juga faham walaupun tidak 100% ya itu untuk modal antum nanti Insya Allah Taala ketika belajar membaca kitab di sini terakhir awa awal khalil kali milik alam awamil ya perubahnya akhir kalimat ya Rob itu akhir kalimat karena yang kita pelajari ilmu nahu ini cuma akhir kalimat saya ulang lagi Cuma akhir kalimat li ikhtilafil awamil ladakhilati karena ada amil yang masuk di dalamnya ada amil amil itu bisa amil nasab, amil, amil jar, amil jar, amil jazm. Kalau nasab itu berarti yang di atas fathah, kalau jar itu berarti kasroh. jazm itu yang disukun, jazmun itu yang disukun. Rafa' juga ada, rafa' dhammah, ya. Contohnya ini. Sekarang Ja'a dibacanya apa? Zaitun nah, Zaitun Ya kan? Karena itu ada amil Rofa'nya Setiap ada fi'il Ini fi'il madhi Ya fi'il, ingat-ingat Setiap ada fi'il Mesti ada fa'ilnya Setiap ada pekerjaan Mesti ada yang melakukannya Kalau ada ja'a telah datang Siapa yang datang? Yang datang adalah Zaid. Ja'a artinya telah datang. Siapa yang datang? Zaid. Amilnya adalah ini. Lain lagi kalau dia ketemu dengan amil yang lain. Contohnya marartu bizaidin. Ah. Marartu bizaidin. Mm. Maror tuh bizeidun. Sekarang pembahasannya di sini. Ini z tidak boleh dibaca zaidun karena ada amil di sini apa amil j harful j. Ba nggak boleh bizeidun harus dibaca bizeidin karena ada oruf j. Faham ya? Nah lagi, itu karena ada amil yang masuk Ini bisa berubah jadi din, dun, tin karena ada amil Bisa dun, bisa din, bisa dan Ada enggak zaidan? Bisa Contohnya, ro'ay tu zaidan Ro'ay tu zaidan Nah, lihat ini Ini juga jadi zaidan Karena apa? Karena amalnya ini sudah ada fi'il, ada fa'il, berikutnya adalah maf'ul, walaupun itu belum dipelajari. Untuk memahamkan ini. Kok oh, sulhat paham, Mbak? <laughs> ya, karena ada ini, li ikhtilafil awamili ada dakhilati 'alaiha. Ya? Maf'ul itu apa ya? objek ya. Subjek itu orangnya. Kalau pekerjaannya apa namanya? Predikat. Predikat, objek. Nah, itu nanti anak belajar bahasa Indonesia ya kan tuh. <laughs> saya enggak enggak tahu bahasa okay. Indonesianya, ya. Itu nanti kita buat subjek, predikat, objek. Ya. <laughs> Insyaallah taala nanti saya jelaskan. Nah, orang Indonesia kayak orang Arab ini tadi. Saya ngobrol dia enggak tahu, Mbak, anu apa itu fiil fa'il? Ketika ngomong salah, salah itu. Yang benar gini. Ya, saya memang ngomongnya salah, ya. Soal kenapa? Sama kayak gitu bahasa Indonesia. Kalau ditanya subjek, predikat, objek mana itu subjek predikatnya sudah enggak sudah enggak penting lagi, ya. Nah. Saya ulang lagi. Ini bisa berubahnya akhir kalimat ini dengan apa? Dengan adanya Beberapa amil yang masuk Amil-amil yang berbeda yang masuk Jadi berbeda lagi Contohnya Al-Masjidu sekarang Al-Masjidu Sini Kalau gak ada ininya Asal daripada kalimat itu Itu semuanya di domah Asalnya itu semuanya di domah Di domah semuanya Asal dari lafad itu semuanya di domah Nah Al masjidu tiba-tiba datang fi Ah, bacanya gimana? Masjid. Fil masjidhi. Gitu. Paham ya? Ada fi, enggak boleh dibaca fil masjidu. Ah, ya? Kemudian ada lagi diganti bi bil masjidhi. Masjid. Kemudian diganti juga ada ini kal atau masjid atau masjid? Kalau masjid. Seperti itu. Faham ya Abah Abid? Insyaallah. Ha ya. Dikempang. Ada amil-amilnya ini. Kalau pengin tahu itu adalah fa'il. Lihat aja oh di depannya ini ada fi'ilnya. Tanda-tanda fi'il tadi udah tahu udah Fi'il pokoknya yang bermakni telah lampau mana telah lampau, roa, Memang dari kata dasarnya Itu bisa diketahui kalau kita sering baca Dia akan tahu sering baca Ini seperti ini Yaitu dengan ke, nanti setelah kita praktekkan Oh ini fi'il, nanti sudah tahu Oh ini fi'il, tahu sendiri Mana ya fa'ilnya ini Baru dia bisa mengartikan ini Arti yang benar, dengan pemahaman yang benar paham ya lafzon sekarang secara lafad au takdiron secara lafad jadi Erop itu ada dua Se ya, keadaan Erop itu ada dua ada kalanya yang lafad sudah jelas nampak ada yang takdiri yang diperkirakan ini agak rumit dikit tapi Antum harus paham contohnya ja'a ini alfata padahal kalau ada jaa mestinya harus dummah al-fatayu Kenapa kok tidak al-fatayu? Nah, ini yang lafzi sudah jelas ya. Yang lafzi itu dummah sudah jelas. Ini lafzi. Terus ini din lafzi -di jelas. Kalau fata ini walaupun dirubah-rubah ditambah fi, tambahan an bil fata tetap enggak bisa bil fati. Paham ya? Maksudnya apa? Ini ditakdirkan dikira-kirakan ini kalau ini mukod uh, darotun ala wemmi kalau di dieropkan ditakdirkan dengan wemah ya lit ta'adzur karena ada uzur ini ta'adzur uzur gak bisa ini uzurnya apa gak bisa dikasih wemah mau dipaksa-paksa wemah malah artinya salah ah uh, <tuh> Ini dimahal ini ditakdirkan saja. Ini ini karena ini kedudukannya adalah fa'il. Fa'il mesti didhomahkan. Nah, karena di sini ada ja'a seperti ja'a Zaidun. Kenapa ini tidak fatayun? Karena ini memang tidak menerima dhammah atau fathah atau ketika jar bil fata marartu bil fata contohnya. Ror tuh bilfata, ya, bilfata ini nggak boleh bilfati, paham ya? Fathah, fata itu pemuda. Jadi itu katanya khusus, ya? Kata-katanya itu khusus aja. Ya, ada kata-kata tertentu saja, bukan kata-kata yang setelah ini ada alif, ini alif nih. Alif lazimah. Mustajfa. Hah? Mustajfa. Yeah, ia ber, ia yeah, bersesuatu Mustajfa. Al mustashfa contohnya. Ilal mustashfa Tak boleh ilal mustashfi Ilal mustashfa Mustashfa Ilal mustashfa ha. Ya? Tak ada kaidahnya ya. Tak ada kaidahnya ya. Tak makanya ha? ya termasuk banyak ada gitu tapi ya itu saya bilang tadi semakin kita mempelajari bahasa Arab membaca mempraktekan insya Allah ta'ala kita akan tahu ya marortu bil mustashfa saya melewati ketemu rumah sakit bil mustashfa gak bisa di bil mustashfi faham ya itu namanya namanya ya, lafzi dan takdiri. Halo. Halo. Karya. Lafzi dan takdiri. Yang lafzi itu ya ja'a jazaidun. Lafat dunnya kelihatan. Yang takdiri ya ini fata. Itu baik di mas ya. Uh, berubahnya itu secara lafadz atau dikira-kirakan ya karena ada ambil yang masuk ini faham insyaallah sampai sini intinya ini yang banyak di sini semuanya ini ya intinya itu semuanya ini segini berapa lembar ini nah, saya akan jelaskan lagi ini ini itu itu belum waktunya itu nanti malah pusing ya itu ini aja yang sederhana seperti ini, nanti kita insyaallah ta'ala kita baca hmm. ada yang ditanyakan? insyaallah ya hafzih dan takdiri ini aja intinya untuk paham ini, insyaallah nanti, wow, ini yang dulu tuh kenapa ini ikhropnya eh, kok gak ada dilihat dulu, ini fa'il apa-apa Contohnya roay tul fata, roay itu, ay itu al fata. Hmm. Ini ya al fata, <laughs> fathahnya eh, terakhir fathah, nggak bisa diubah-ubah. Ha. Ay itu fata, kemudian al aso, al aso, aso artinya apa? sa so, angkat al-'asa sama aja al-'asa juga gitu al-'asa walaupun dia kedudukannya maf'ul ya maf'ul atau fa'il al-'asa semuanya heeh uh -huh. ya yeah. wajadul 'asa nah heeh uh -huh. banyak susah ya Musa pintar Musa. Ah, Musa Yahya wa Isa Isa, Musa, semuanya itu gak bisa di dibomah Yang di bawah bisa itu Muhammadun, Aliyun, Fa'ar, Hm, Apa? Ismailu, gak Ismailah Ismailu atau Ismailah Gak boleh Ismailun, anwen'ah, itu pembahasannya nanti Itu, oh, ya. tuh, tuh. Ismailah wa Ishaqa wa Yaqubawal Asbati Gak bisa dibaca Asbatin, Ismailun, lon, nggak itu nggak semuanya nggak menerima tanwin, Fatimah tuh nggak boleh Fatimah pun, Mariamun Mariamu, nggak boleh Mariamun, itu ada pembahasannya Insya Allah ta'ala, ya itu nanti kita bahas yang lain, Ismailah, Wahakoya Kubawal Asbat, Yakuba nggak boleh Yakubun, ya, Muhammadun bin menerima menerima tanwin, ya. Nah, ini insyaallah udah paham. Ah, insyaallah taala udah paham. Itu ada terjemahnya lagi, matannya. Berikutnya halaman 37. Halaman 37. Nah. Dingin. Dimatiin, dimatiin. Atau malah dihidupin itu. Ah, benar, benar Di hidupin lagi dimatiin aja satu aja dah. Atau itu tuh masih ada lagi tuh yang hidup itu. Dimatiin aja Avon. Atau ini dimatiin aja yang ini, sana yang dihidupin. Dah, dah. Dah, dah cukup. Jadi S nih. Nanti tak hafalin Maf'ul itu Predikat ya Tak hafalin itu Sekarang Nihat Aqsamul i'rabi Aqsamul i'rabi Qala Al Sunhaji ini kuala, telah berkata siapa Al Sunhaji. Wa aqsamuhu arba'atun, wa aqsamuhu arba'atun, wa aqsamuhu arba'atun. Rf' wa naf' wa khaf' wa jaz' Falil asma'i min zalika arfa'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha wal af'ali min zalika arfa'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha pembagian i'rab ini pembagian i'rab Waaksamuhu arba'atun Dan pembagian i'rob Dan i'rob itu dibagi menjadi empat Waaksamuhu dan pembagiannya kalau bahasa leterleknya Waaksamuhu dan pembagiannya i'rob Arba'atun empat Itu ada empat Yang pertama rofa'atun yang kedua nasab, yang ketiga jir, yang keempat jazm, jazmun, rofa, nasab, jir, jazm. itu kalau ngafalin rofa, nasab, jir, jazm. rofa, nasab, jir, jazm. udah paham? ya. falil asma'i min dalika arafu, falil asma'i dan yang menerima isim yang dan yang masuk ke isim min dhalika dari i'rob adalah arrof urofa wal nasbu dan nasob wal khufzu dan khufad atau cer walajazma fiha dan jazam tidak masuk di dalam isim jazm itu cuma fi'il saja kemudian dan walil af'ali dan yang masuk ke fi'il min dhalika dari i'rob yaitu arraf'u rafa'u wal nasbu dan nasob wal jazmu dan jazm wala khufdo fiha dan jir tidak masuk di dalamnya tidak mungkin jir itu cuma isim saja tidak ada fiilnya jir itu cuma isim saja nanti pembagiannya tahu nah sekarang dilihat saya buat ininya -nya. wa aqsamuhu Arbatuh. nulisnya ala kadarnya yang penting selesai. Ya, antum jangan nulis ini. Karena ada di situ. Ini cuma cuman ini aja. Jadi, rofa nasob khafadh, ya. Jazm Ya, fa'naṣab jazazam. Kemudian yang masuk ke isim itu mana saja? Satu, dua, tiga ini ke isim. Hmm. Ya, ini ke isim. Ini masuk ke isim. Bisa masuk ke isim. Hm, ada tiga Empat ya. Kemudian, ya satu, dua, tiga. Kalau V apa saja nih? Satu, dua, kemudian empat. Haman, paham? Ceng-ceng nggak paham? Ini bisa masuk isim Contohnya apa? Kalau rafa itu Zaidun. Kalau nasab Zaidan. Zaidun, Zaidan. Kalau cer itu bi Zaidin. Lama-lama paham antum insyaallah taala nanti. Bi Zaidin. Ini berarti rafa nasab atau kofat Tiga ini dah masuk Atau kofat ini hmm. ya Alhamdulillah Ini bisa Sekarang yang fi'il hmm. Fi'il Masuk Satu Dua tiga ya, yaitu satu dua empat sekarang yang VL contohnya kalau VL motorek apa yang dirofakkan yang ditomah yaktubuh lihat ya yang VL ya rofaknya yaktubuh yaktubuh yaktubuh kalau nasopnya apa Yak tuba, layak tuba, layana lah, lantana lu, layana lah, layak Kalau jazemnya itu lam yaktub tub, yang disukur, berarti menerima semuanya. Antum antum ini aja, ini masuk, antum gak akan paham ini yang baru belajar, gak akan paham ini, saya yakin baru belajar gak paham ini karena apa? ini belum dipelajari, Cuman ini aja ini nanti kalau sudah selesai di Erop karena kita belum masuk Erop ini kan untuk menjelaskan isim sama fi'il saja ya. untuk menjelaskan isim sama fi'il saja isim fi'il sudah kita bahas belum? sudah nah di sini pembahasan isim VL ini nanti yang masuk ke rova, nasob, jer, jazim itu mana saja isim apa VL gitu aja yang masuk ke isim itu mana contohnya rova, nasob, jer itu masuk ke isim ke isim yang masuk ini ke VL itu apa saja apakah ini mana itu aja rova, nasob, sama jazim sudah selesai gitu. yang ini nih Ya, yang semuanya ini ya itu di sini penjelasannya cuman itu. Hmm. Ya, Baik. salam untuk warga tuh. Ya, penjelasannya seperti itu. Hmm. Sekarang kita baca. Besok, Insyaallah ta'ala pertemuan berikutnya sudah mulai Erop ini sempatkan, antum capek pun antum datang, saya harapkan saya mengharap sekali. tolong yang ini ini karena sudah menginjak Erop jangan sampai wajah-wajahnya baru terus datang tapi ya terut kalau memang masih ada waktu jam 6 pulang sempatkan hadir, atau malam nanti berangkatnya jam 10, atau jam berapa biasanya terutama Jam 9 ya. biasanya berangkatnya jam berapa kalau berangkat ke jam 9. Jadi ini jam 9. <tuk> ya, <nah. tuk> ya. ya. Ya, ya disempatkan hadir benar saya ini ya. Nanti biar enggak cuman awal dan akhirnya saja ikut kajian. Wah, belum pernah belajar dulu, pernah. Ya, ternyata belajarnya pas bab itu sama itu. Wah, kok enggak paham-paham ya? Cuman belajarnya cuma itu. Ya enggak akan paham. Baru awal-awal sudah susah, Wah susah. Akhirnya malas, ya enggak bisa menerima. Istiqomah itu, perlu istiqomahnya. Ya, itu. Nah, kita baca halaman 31 <tuh> Aku lu lihat aku lu Siapa yang berkata ini? Penulis siapanya Bukan yang di bawahnya, bawahnya. Al-Shabi Al-Shabi Saya berkata al-i'rabu wal bina'u i'rab dan bina' Huma, keduanya Asasu ilmin nahwi Dasar ilmu nahwi Asasu ilmin nahwi hmm, Jadi ini, ini makanya saya bilang Erop gak boleh waib Ketika belajar di Eropa dia harus kalau semua mengobe harus datang ke sini untuk diajarin kemarin pelajaran kemarin mana ustad saya harapkan karena ini penting sekali di Eropa ini makanya kata al Alusobi Eropa dan bina itu asasnya ilmu nahu dasarnya ilmu nahu dasar ya, memang Nahwu itu ya ini ini untuk i'rab ini. Id 'alaihimma yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin. Ya. Dengan keduanya yaduru. yaduru hukmu akhiri kalimatin bisa mengetahui hukum hukum ya hukum Akhir setiap kalimat ya dulu tuh berkisar dua ya hukum akhir kalimat bisa ya, karena ini fa'il bisa di kalau setiap mengartikan itu mendahulukan fa'il hukum akhir setiap kalimat itu berkisar antara keduanya nah itu yang arti yang benar. Ini saya artikan ya duru berkisar artinya ya dur itu antara itu berkisar artinya. Berkisar antara ya i'rab dan bina, itu aja nahwu. Id 'alaihimma yaduru hukmu akhiru kulli kalimatin. Ya. Wal musannifu rahimahullahu taala dan pengarang yaitu siapa? As-Sanhaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya nya. Zakar al, Zakar al, agarba, walam yazkur lihat ini, walam yadhkur tak boleh, walam yazkuru, walam yazkur harus disukun, al binaa dan pengarang rahimahullah menyebutkan Erop dan belum atau tidak menyebutkan bina. Wa nahnu nahnu ardina apa Kami siapa ini usobi Bi'aunillah dengan pertolongan Allah sanadkuruhu akan menyebutkannya sin di sini tanda apa fiil tanda fiil yang menunjukkan arti akan sa ini akan dekat apa dekatkan horib ya dekat sanadquruh saya dekat waktu bisa diartikan gitu akan menjelaskannya gitu ba'dal i'rab setelah i'rab fa ammal i'rabu ini menjelaskan i'rab tapi dengan bahasa arab kalau tadi saya jelaskan i'rab dengan bahasa indonesia fa ammal i'rabu fa huwa bi kasril hamzati yaitu dengan dikasroh hamzah i itu i i'rab fa amma al i'rab fa huwa al hamzati wa ya'ti lughatan wa ya'ti luwatan lima anin kathirah secara bahasa mendatangkan beberapa makna atau makna yang banyak li amaanin kasiro kasira li maanin kasiro tin li maanin boleh kasiro tan kasiro tin salam wa rahmatullahi kathir ishik triche elaq fil kharij elaq fil kharij mamra tun terus berikutnya ya minha al izharu wal bayan ya dengan dikasrahnya lislis nam ya dengan Wajati limaan yang kathirat dengan memaya, wajati lughatan limaan yang mendatangkan makna yang banyak di kasrul hamzati di kasrul hamzati. Sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kasrul hamzati dengan kasrahnya hamzah di kasrohnya hamzah memiliki makna yang banyak. Minha dari makna yang banyak itu. Ya minha, al-izharu wal-bayyan, al-izharu wal-bayyan, al-izharu wal-bayyan, al-izhar. apa artinya jelas. Wal-bayyanu jelas sama aja. Semua jelas sama terang. Nah. Takul seperti engkau berkata takulu, takulu a'rabtu amma fi nafsi Jadi kalau saya a'rabtu amma fi nafsi ada yang bisa mengartikan kalau artinya jelas gimana Ayo a'rabtu Iya, gimana artinya? Kan maknanya jelas, sudah jelas. Kalau idharu wa al Berarti maknanya gimana? Iya. A Arab tuh, ya Muhammad? Iya, saya, ya, saya menjelaskan pas. A arabtu. Amma, Amma. Asalnya dari mana Amma itu? Amma itu asalnya dari An Ma, An Ain Nun kemudian Ma, dan itu diizukomkan akhirnya jadi Amma. Amaidu tentang a'raftu amma fi nafsi saya menjelaskan sesuatu yang ada di dalam hatiku nafsi di dalam hatiku di dalam jiwaku ida azharahu wa bayyantahu yaitu ketika engkau menjelaskannya Wabayan tahu dan menerangkannya Jelaskan dan menerangkan Sama aja, artinya sama Azharo Sinonimnya atau Muradifnya kalau Mbak Sarap itu Muradifnya Kalau Kalau Antonim Bidduhu Saya kalau sudah dengar Antonim teringat Dikirimin di Youtube Antonim apa Ngapak Ngapak <tuh> <tuh> ya. Tafadhal, tafadhal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. <tuh> ya. Yang kedua yang kedua wa at-tahsin. Yang kedua artinya adalah at-tahsin. Tahsin artinya apa? Memperbaiki. Wa at-tahsinu. Taqulu a'rabtu shay'an. Saya memperbaiki sesuatu. A'robatu syai'ah Itu kalimat I'robat itu menurut bahasa Cara ilmiahnya seperti ini A'robatu syai'ah Saya memperbaiki sesuatu Ay hassan tahu Yaitu memperbaikinya Kemudian wastilahan Secara istilah Seperti yang dijelaskan Ma dhaqarahul mufannif seperti yang telah dijelaskan oleh pengarang siapa di sini al haji bi qoulihi taghyiru ila akhirih bi qoulihi taghyiru ila akhir yaitu taghyiru aakhiril kalimi li ikhtilaf al-awamil al-dakhilah 'alayha lafdan aw taqdiran i'rabuhum taghyiru aakhiril kalim taqdiran aw lafdan li abilin 'ulim itu embry daynya Rabbuhum taqdiruh ah Rabbuhum taghiru akhir kalim taqdiran awla afdal li'amilin allim ha wal murad bitaghyiri awaakhir al-kalimi wal murad ya alif lam kha itu ila akhirihim sampai terakhir ila akhirihim sampai akhirnya wal muradu bidaghiri awa khiril kalim insyaallah ta'ala sampai sini saja, sampai bawah ini ya, nanti ya habis itu dibaca wal muradu bidaghiri awa khiril kalim yang dimaksud dengan berubahnya akhir kalimat berubahnya akhir kalimat kalim itu jama' dari kalimat, akhir kalimat kalimat, kalimat gitu Yaitu Taghiyiru Ahwa li awa Yaitu berubahnya Keadaan akhir kalimat Berubahnya Keadaan akhir kalimat Fa in uh, La La tagiyirul Akhiri Nafsihi Bukan tidak ya tidak dirubah ya gimana artikannya la <tid> taghirul akhirinamsi tidak berubah sendiri ya tidak berubah akhirnya itu sendiri ya fa'innahu la ya karena sesungguhnya tidak berubah kalau asalnya itu tidak berubah tapi berubahnya itu karena ada keadaan-keadaan tertentu wa mana wa mana taghiru ahwali awakhirha dan makna dari ya taghiru awakhirha makna dari berubahnya keadaan akhir kalimat Tahwaluhā min al-Rafī, mazalan ilā nasi. Tahwaluhā min al-Rafī, mazalan ilā ilā nasi. Yeah. Tahwaluhā min al-Rafī, wa min nasbi ila al-jarri. Perubahnya, tahawwaluha, berubahnya dari rofa contohnya ke nasab, dari rofa ke nasab. Berubahnya dari rofa ke nasab. Jadi itu tadi, Zaidun ke nasab apa? Zaidan. Hmm, dari Zaidun ke Zaidan. Dan dari nasab ke jar dari Zaidan ke Zaidin nah, <tuh> Maksud Awakhiril kalim di sini Taghiru ahwali Awakhirihi Perubahnya Keadaan akhir kalimat La taghiru akhirin nafsi Bukan berubah akhir kalimat Maksudnya apa Ya Taghiru ahwalu Ahwal keadaan akhir kalimat itu Ini aja. Tidak merubah dun ya Ini tidak la taghghyiru akhir Maksudnya ini tidak yang ini tidak dirubah Yang dirubah cuma ahwal keadaannya aja. Yang dulu keadaannya dhammah menjadi fathah. Yang dari fathah menjadi Kasroh, Gitu aja. Ismun taghghyiru awakhir kalimi. Ya, fa Maksudnya fa ini dalnya ini tidak akan bisa berubah. Zaidun wal ini enggak bisa berubah. Yang berubah cuma ini aja. Ahwal, keadaannya itu di dhamma atau di kasra atau di fakah gitu aja. Ya, betul. Insyaallah taala. Hmm. Nah. Terakhir, di bawahnya paling wasababu hadza at taghyir dan sebab perubahan ini adalah dan sebab perubahan ini adalah اختلاف العوامل اختلاف العوامل الداخلات اختلاف العوامل الداخلات عليها الداخلات عليها اختلاف العوامل الداخلات عليها <تكلم> Min amilin Yaqtadi Arrafu Ila amilin Yaktadi Arnasbu Ila amilin Yaktadi Arnasbu Ila amilin Yaqtadi Arjarru Ila amilin Yaqtadi Arjarru Ikhtilaful awamili perubahannya akhirkan eh, uh, eh ikhtilaful awamili perbedaan amil-amil yang masuk atas kalimat ya ikhtilaful awamili perbedaan amil yang masuk di atasnya min amilin dari amil Yaktabi arrafu yang harus dihukumi rofa, yaktabi yang harus dihukumi rofa, ila amilin ke amil yang harus dihukumi nasab, yaktabi an nasbu, ila amilin ke amil yaktabi al jaru yang harus dihukumi jarri, contoh so -so sama aja, contohnya jelas itu. Contohnya yaitu tadi yang saya jelaskan tadi Yang dari zaitun karena ada amilnya ja, Ro'e itu Ada fi'il fa'il Makanya zaitun harus dibaca Zaidan Ro'e itu Zaidan Saya telah melihat Zaid Kalau karena ada amilnya Zaidun dengan Ba Marortu Bi Zaidin karena ada amilnya Yaitu amil jar Huruf jar Bi Paham ya nah, itu Ayo sekarang, aku lu siapa yang mau baca? Ayo Pak Rahmat. Dari hmm. Babul E'robi Wal Dina'i. Babul E'robi Wal Dina'i. Tolak, Babul E'robi. Babul E'robi. Babul E'robi. Al E'robi, huwa, tawiyiru, awa, piril galimu. Liktilafil, liktilafil, awa, mili ad-dakhilati 'alaiha lafdan aw taqdiran. Artinya. Mm -hmm. Bab uh, i'rab dan bina. Mm Heeh. -hmm. Kala uh, berkata pengarang. Uh, Bab i'rab. I'rab adalah berubahnya uh, berubahnya akhir kalimat. Mm -hmm. Akhir satu kali satu data mm -hmm. karena perbedaan-perbedaan amil yang masuk tadanya berbicara nafjar atau takbiran rapat mm -hmm. atau uh, diperkirakan yang diperkirakan yuk mm -hmm. aku lu aku lu alairobu wal binau huma asal subuh il minnahui mm -hmm. Ida alaihima yaduruh hukmu akhiri uh, kulli kalimatin Wal musanifu rahimahullah Dhaqar al iqrabu walam yadukkuru Dhaqar al iqrabu apa ya iqraba? Iqraba Dhaqar al iqraba Dhaqar al iqraba walam yadukkuru Tadul kur. Malam ya kur. Albinah, albinah. Al mm -hmm. Wa Nahnu bi alnilah, mm -hmm. wa Nahnu bi alnilahi. Sandul kuruhu. Bakdal yang robi. Bakdal yang ba apa ya Rabbi? Bakdal yang robi. salah nanti salah maknanya. Ya, berkata. Heeh. Uh -huh. Al-Irobu, uh heeh, nah. Al-Irobu, al-i'rab uh, uh, dan bina, dua-duanya adalah asas dari ilmu nahwu. Uh -huh. Dasar dari ilmu. Uh -huh. Iz alaihima. Iz uh alaihima. -huh. Bahkan bisa gitu. Bahkan keduanya uh -huh. berkis uh, keduanya berkisar ada, uh, uh, kini kan. nih hukumnya didilukan baru fiil kemudian ini bahkan hukum akhir setiap kalimat itu hmm. berkisar pada keduanya atau atas keduanya hmm. terus kalau concern itu dan uh, pengarang rahimahumahu hmm. mengingatkan Uh, i'rab dan mengingatkan, menuturkan, hendak menyebutkan. Zakaro mengingatkan benar dipisah. Dzikrullah mengingat Allah, yuk. Dan pengarang rahimahullah mengikuti i'rab sebelum dan tidak menyebutkan bina. Hmm. Dan kami hmm. dengan pertolongan Allah dengan pertolongan, pertolongan dengan pertolongan Allah akan menjelaskan ya, menjelaskannya dalam waktu dekat uh, setelah idul hmm. Ayo pak siapa siapa nih ayo Pak Heri Pak Amal Robu Nuhwa Hamzati Wayati Lukot hmm. lima nak kasih roti lima anin lima hmm. anin kasih rotin minhah al idharu wal banabayanu hmm. takulu akrobtu amma fi nafsi idah idharu tahu wa baik pembayaran tahu hmm. sedikit aja nanti cari yang lain kesekian apa ada bun eh ataupun ikrab fa huwa di kebanyakan oh enggak enggak hamzah fa yaitu dengan yaitu dengan hamzah hamzah, dikasrah. hamzah dikasrah, wayah, hmm. di kasrah uh, hamzah uh, di kasrah uh, wa ya'ti tu dalam uh. ya'ti itu artinya secara bahasa apa datang datang logotan secara bahasa secara bahasa uh, mendatangkan makna yang banyak menurut bahasa. Bisa. Danakan makna yang banyak menurut bahasa. Heeh. Hmm. Di maknakah? Kan? Si. Lima anin kathiratan sudah. Heeh. Uh, nah, Jadi. darinya Kita ta ta Oh, ada ini bawa sepatu dia. Oke. Okay. Yuk. Minha darinya hmm. dari Hamzah hmm. itu Eh bukan dari Hamzah itu Ma'anin di, makna, di antara makna makna yang banyak itu, itu. Antaranya maknanya apa? Al-Izharu wal-Bayan Terang Semuanya Al-Izharu wal-Bayan itu artinya satu Jadi bahasa Arab itu ha -ha. Bahasa Arab itu kalau bahasanya itu disebut bahasa yang bagus. Bahasa yang bagus itu ketika bahasa itu di, dikuatkan dengan kalimat yang senada semakna. Aa azizan qawiy eh, azizun hakim. Azizun sebenarnya Allah santa azin aziz aja udah cukup. Al-Hakim, Qawiy aziz, Alimun Abir Alimun Sirajan Munira. Ya. Sirajan benar juga. Siraj itu lampu, munir itu ya terang. Cahaya. Mm -mm, sama itu bahasa Arab. Jadi di sini apa? Al-Idhar Artinya jelas. ya jelas, sudah jelas. Taqulu apa? Taqulu saya Engkau berkata, engkau berkata apa? seperti engkau ketika berkata gitu artinya yang saya ini ketika seperti yang engkau katakan apa itu apa yang, yang kita katakan? katakan saya menjelaskan Arab tuh tu, ha, apa tuh saya menjelaskan amma tentang fenapsi hatiku saya menjelaskan sesuatu Suatu yang ada di ya, hatiku amma. itu artinya lanjut bahaya itu juga Arab tuh amma fenapsi saya menjelaskan sesuatu apa tadi antum yang bilang? Makaiku, tantangan <laughs> Yang ada di hati itu. Jika engkau menunjukkannya, binyah ketika engkau menjelaskannya, sudah selesai. Kemudian berikutnya, ayo siapa? Ayo Abu. Pak aku saya. Mm -mm. Ta'min, ha? Heeh. Ta'sinun. At-tahsinun. At-tahsinun. Al-Rubdu Al-Rubdu hmm? Syai'a al ay ay Al-Ay Al-Ay al Ha' Hassan Tahu hmm. Udah oh. sini Segini saja Sedikit saja Bagaimana artinya Sesuatu yang Tahsin Tahsin Quran. Tahsin Al-Quran Untung Merbaiki Bacaan Al-Quran Tahsin Al-Quran minha at -tahsinu. apa itu Minha artinya artinya tadi memperbaiki. Heeh, di antara artinya adalah memperbaiki. Seperti yang engkau katakan a'rabtu syai'a, engkau memperbaiki sesuatu. sesuatu. Ayo yang lainnya Pak Pak, uh, Pak. Mamang. Pak Maman Bapak Maman, ayo. Istilahan Al-Musannifu Tegyiru Tegyiru Ila Apa menurut istilah tagyiru ila hmm. Ya menurut istilah i'rab e adalah apa ya, seperti apa yang dikatakan oleh musannif yaitu apa perkataan musannif tagyiru aakhiril kalimi li ikhtilaf al-awami 'alayha lafdhan aw taqdiran Nah kemudian man Ma wal muradu bi tagyiri aakhiril kalimi tagyiru ahwal aakhiraha yang dimaksud dengan berubahnya akhir kalimat yaitu berubahnya keadaan akhir kalimat bukan lataghiru akhirinafsi bukan akhir dari kalimat itu sendiri yaitu apa ketika zaidun okay. dalnya bukan dalnya dalnya bukan dalnya fainaulayataghir karena sesungguhnya dal itu tidak bisa berubah Maksudnya yang sendiri itu enggak berubah. Yang dirubah ini ada keadaannya. Keadaan yang dulunya fathah menjadi kasrah atau dhamma. Wa takhiru taghyiru ahwali aakhiraha ya, Berubahnya keadaan akhir kalimat itu, yaitu masuk kalau akhir kalimat berarti akhir kalimat itu apa? dhamma itu bukan dalnya yang berubah gitu. Oh. Kalau berubahnya akhir kalimat, keadaan akhir kalimat yaitu perubahan dari rafa' ke nasab. Dari boma ke fathah, dari nasab ke cer, seperti itu wasababu hadat takhir dan sebab dari perubahan ini karena iktilaful awami ad-dakilatil alaiha karena ada beberapa atau perbedaan-perbedaan amil yang masuk di atasnya atau yang masuk ke dalam kalimat min amilin dari amil rofa atau amil nasab atau amil jazm amil cer. Makanya terakhir Dari kalimat itu akan berubah Keadaannya yang dulunya fathah menjadi Dommah yang dulunya Dommah menjadi Kasro dan seterusnya Wallahu'alam Besawab insyaallah ta'ala Kita akan bertemu kembali Minggu yang akan datang Di Tempat yang sama dan Tema yang berbeda lagi Nambah lagi ya. Harus group to group ini untuk dibaca ya kelas ee apa itu dibagi menjadi empat apa itu oh, ah. rofa rofa jazam rofa itu masuk ke dalam di isimil bisa masuk ke fiil dan isim nah, kemudian kalau uh, jazam jazam itu jadi, bisa masuk ke isim saja VIL VIL VIL VIL saja. Nah, kalau jer itu bisa isim. masuk ke fiil apa ke isim isim saja jadi yang bisa masuk ke dalam kedua-duanya yaitu rova nasok -naso. Naso. itu bisa kedua-duanya tapi kalau jer dan jazam yaitu kalau jer itu hanya masuk ke isim kalau jazam itu hanya masuk ke fiil <tuk> paham ya insyaallah nanti kita lagi pertamanya satu pertamanya kendaraan ya Allahu akbar sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya saya sudah ngantuk juga <gifat> insyaallah dan cukup ya nah, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu <tuh>. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi tadi dari pagi ke ini